Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi an'ama alayna binikmatil iman wal islam Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah. lah Ilahu al awalina wal akhirina Warabbul alamin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Al mab'usu bil kitab mubin Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu Wa ahtada bihadihi bi ihsanin ila middin Wa ba'du Kala Allahu Azza wa Jal Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun rekan anda di mana pun anda berada Semoga kita sekalian senantiasa dilimpahi taufik hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan sisa umur kita dalam rangka menambah ilmu, menambah takwa dan menambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahadish yang akan kita bahas, kita akan kaji pada malam hari ini adalah hadis bagaimana biasa berasal dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar dan hadisnya adalah hadis yang ke-13 ya diberi judul oleh beliau Syekh Abdul Rahman bin Nashra Sa'di kata beliau dalam bahasa Arab adalah hasu almukminina ala tarabuti walijtima'i dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan anjuran terhadap orang-orang yang beriman agar mereka satu sama lain saling terikat dan saling sepakat Nah rekan-rekan manapun Anda berada Sungguh judul ini adalah merupakan e, Bagian dari kandungan hadis Yang akan kita pelajari Dan kontennya betul-betul sungguh bahwa Pada zaman kita sekarang memerlukannya Karena bahwa betapapun Jangankan abad kita yang sudah demikian jauh Daripada sumber kenabian, sumber wahyu Yaitu 1430 tahun yang lalu, bahkan lebih Bahkan pada zaman Rasulullah SAW saja Persatuan dan keterikatan Serta dirajutnya oleh Rasulullah SAW Antara sesama umat, sesama para sahabat pada zaman Rasul, waktu itu masih hidup Adalah sudah dirajut, sudah diikat, sudah diwujudkan Sejak bahkan Rasulullah bersama mereka ketika mereka di Mekah Oleh karena itu, maka perkara ini adalah perkara yang Merupakan bagian daripada perkara terpenting Di dalam bukan saja pengamalan di dalam Al-Islam tetapi lebih penting adalah juga di dalam bagaimana agar Islam ini adalah tampak, adalah bersinar, adalah berkesan sesuatu yang indah di hadapan manusia di alam semesta ini. Di samping itu adalah juga merupakan kekuatan. Oleh karena itu, maka para pendengar dan rekan-dekan dimanapun Anda berada bahwa mari kita simak bersama hadis ini. Dan ini adalah sungguh merupakan Perkara yang sangat penting dan kita butuhkan Terutama pada akhir-akhir zaman seperti kita Hidup di dalamnya ini Seperti mana biasa Beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di Membawakan kepada kita dalam setiap judul Cukup satu hadis saja Dan kali ini adalah beliau membawakan Hadis yang dibawakan oleh Abu Musa Al-Ash'ari Dan tentu adalah beliau seorang sahabi dan beliau adalah terkenal dengan kemerduan suaranya di dalam membacakan Al-Qur'an. Dan beliau mengatakan, kata beliau, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Lalu beliau memberikan penjelasan tentang ketika Rasul mengatakan ungkapan yang pendek ini. Kata beliau wasab baka, iaitulah Rasulullah SAW bayna asabi'i, iaitulah kata beliau alaihi salat wasallam al-mukmin, seorang mukmin itu lil lilmukmini bagi mukmin tentu mukmin yang lain adalah kalbunyan, kalbunyan artinya adalah bagaikan bangunan yasudu yasudu satu sama lain saling menopang satu sama lain saling mengikat. Satu sama lain saling memperkuat Ba'duhu ba'da Satu sama lain Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain Satu sama lain saling menopang Satu sama lain saling mengikat Satu sama lain saling merem Memperapat Sehingga tidak ada celah Sehingga tidak ada kerapuhan Sehingga tidak ada kelemahan Yang anda adalah bagaikan bangunan yang kekar Bangunan yang besar Bangunan yang tersusun dengan rapi Lalu Rasulullah SAW memberikan gambaran agar orang-orang pada waktu itu memahami apa yang dimaksud dengan pernyataan Rasul. Lalu kata beliau Abu Musa Al Ashari mengatakan Wasabaka Bayna Asabihi. Rasulullah SAW mempersatukan, menjadikan syabaka menjadikan uh, jari-jarinya itu adalah satu sama lain berbentuk jaring. Bayna Asabihi satu sama lain. Jari dengan Rasul menghimpit menjadikan bagaikan satu anyaman dan satu jaring Dan ini adalah memberikan simbol kepada kita tentang betapa keterkaitan dan keterikatan Sesama mereka adalah benar-benar sangat kokoh Sebelum kita bahas rekan-data rekan dimanapun anda berada Kita adalah harus mengetahui terlebih dahulu tentang status hadis ini Dan ternyata adalah bahwa hadis ini adalah termasuk ranking 1 menurut ahli sunnah wal jamaah di dalam kualitas kesahihannya karena hadis ini diriwayatkan bukan saja oleh al-Imam al-Bukhari dan tetapi juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam uh, At-Tirmidzi, diriwayatkan pula oleh al-Imam al-Imam yang lain, al-Imam An-Nasa'i, al-Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Nah, tetapi Bahwa Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam satu tempat Dan Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana biasanya tidak sedikit di dalam beberapa hadis Beliau adalah mengulang-ulang hadis dan mengulang hadis ini di dalam tiga tempat Dan yang penting bagi kita adalah bahawa hadis ini tidak perlu dilakukan tentang kesohihannya Bahawa hadis ini adalah benar-benar valid Hadis ini benar-benar termasuk sesuatu yang tidak perlu diragukan, baik secara redaksionalnya maupun secara eh, konteksnya. Nah, para pendengar dan rekan reka di manapun anda berada, kalau kita lanjutkan maka kita kemudian akan fahami kata beliau al-mukminu al-mukmin yang dimaksud dengan al adalah sebagaimana dikatakan oleh al-hafidh muhajir ala sekolah ini. Adalah berbentuk alif lam Untuk menunjukkan jenis Jadi mu'min Jenis, jenis mu'min Dan Bukan menunjukkan mu'min laki-laki saja Tetapi mu'min juga wanita Karena sebagaimana yang pernah Saya sampaikan dalam beberapa Pertemuan yang lalu barangkali bahwa Jika kita mendapati Lafaz muzakkar Maka mu'annas terkandung Di dalamnya dan tidak sebaliknya Artinya jika lafaz Muazkar disebut, Muannas disebut, maka Muazkar belum tentu masuk. Tetapi ketika disebut Al Mukmin di sini Muazkar, maka Mukmin, Mukminah di situ sudah include, sudah masuk di dalamnya. Lalu kata rasul masalah Al Mukmin dan Al Mukmin ini adalah tentu tidak sama dengan Al Muslim, karena kita tahu bahawa tingkatan dalam Islam adalah ada tiga, ada Muslim, ada Mukmin dan ada Muhsin. Dan di dalam hadis ini adalah hanya terdapat satu kata yaitu mukmin dan tidak terdapat satu kata yang lain misalnya muslim sehingga bisa kita artikan bahwa muslim di sini mukmin di sini adalah juga termasuk muslim. Jadi mukmin di sini bukan berarti seperti yang difahami orang yang membenarkan saja, orang yang meyakini saja, orang yang mempercayai saja, tetapi juga mereka orang yang menjalankan dan orang yang mengaplikasikan daripada Ajaran keimanan dan ajaran keislaman Siapa yang meyakini dan siapa yang mengamalkan Ajaran keimanan dan keislaman Maka dia adalah muslim dan dia juga adalah al-mu'min Atau ketika disebut muslim maka dia juga mu'min Ketika disebut mu'min maka dia juga adalah al-muslim Berikutnya adalah lil-mu'min Kata beliau alaih salatu wassalam lil-mu'min Maksudnya adalah bagi mu'min Bagi mu'min yang siapa? Apakah mu'min yang barusan kita sebut? mukmin dengan mukmin tentu adalah mukmin yang pertama dengan mukmin yang kedua adalah berbeda berarti mukmin yang kedua adalah orang lain nah dan ini adalah sama maknanya adalah jenis sehingga tidak menunjukkan terhadap bilangan bisa jadi satu orang bisa jadi dua orang bisa jadi banyak bisa jadi umat bahwa mukmin dengan mukmin itu bisa jadi mukmin satu orang dengan mukmin satu orang begitu juga mukminah bisa jadi mu'min dengan mu'minain dua orang bisa jadi mu'min dengan mu'minin dan seterusnya jadi dengan variabel yang sangat bervariasi intinya adalah mereka semua adalah mu'min maka kata Rasulullah saw al-mu'minu mulimu'mini kalbunyan diberitakan oleh Rasul muasalam kalbunyan kafnya itu adalah kal dalam bahasa Arab disebutkan dengan tasbih yaitu adalah Rumpamaan. Bunyan artinya adalah bangunan, dan disebut bangunan jika dia adalah besar, dia adalah kekar, dan dia adalah mencakar. ya Oleh karena itu, maka bangunan yang seperti itu adalah tentu dia adalah merupakan perkara yang sangat kokoh, yang sangat tersusun, yang sangat rapih, yang sangat indah. Lalu, yasyuddu ba'duhu ba'da. Kalau saja kita katakan kalbunyan, maka sudah barang tentu terbesit dalam diri kita bahwa mukmin itu kalau begitu teratur, mukmin itu adalah rapi, mukmin itu adalah kuat. Tetapi lebih dari itu adalah ketika Rasul jelaskan, satu sama lain saling mengikat, satu sama lain saling memperkokoh, satu sama lain saling memperkuat. Nah, ini adalah menjadi penjelas kepada kita oleh karena itu dalam bahasa Arab adalah Ya syuddu ba'duhu ba'dun itu Adalah sebagai ta'kid terhadap Wajuh syabah atau wajuh tasbih Rekan-raketah dimanapun ada berada Kita tadi barusan Ataupun yang eh, Pertama saya sudah jelaskan Tentang makna-makna Daripada sabda Rasul Dan pada sesi ini Saya akan Kemukakan apa yang Menjadi penjelasan daripada penulis kitab bahjatul qulubil amrar yaitu beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah taala kata beliau bahawa hadis ini adalah hadis yang agung kenapa karena di dalamnya adalah terdapat berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang disebut dengan mukminin di mana mereka adalah berada dalam keadaan dan karakter seperti ini yaitu tadi bahwa satu sama lain adalah bagaikan bangunan yang kokoh dan satu sama lain saling mengikat dan saling memperkuat. Dilanjutkan kata beliau juga bahwa di dalam hadis ini bukan saja merupakan berita tetapi di dalamnya adalah terdapat dorongan Bahwa hendaknya setiap muslim, setiap mukmin menjaga tentang prinsip yang agung ini Bahwa mereka semua mestinya menjadi bersaudara Satu sama lain saling menyayangi Satu sama lain saling mencintai Satu sama lain saling serasi dalam emosi Bahkan kata beliau disini katakan Setiap mereka mestinya adalah mencintai terhadap yang lain Seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri Dan yang demikian itu adalah bukan hanya sekedar angan-angan Tetapi kata beliau Ada upaya ke arah sana Ada upaya yang konkret untuk mewujudkan perkara itu Dan bahkan kata beliau Mereka semua mu'minin itu adalah hendaknya memelihara kemaslahatan-kemaslahatan yang termasuk kuli artinya termasuk universal termasuk yang global dimana semua maslahat ini adalah diperhatikan agar kemaslahatan kaum muslimin dan kaum muslimin itu adalah tegak dirasakan oleh mereka semua dinalajukan oleh beliau, kata beliau bahwa setiap mereka juga adalah mestinya memelihara sifat dan karakter ini karena sesungguhnya Bangunan Yang di dalamnya adalah Terdiri dari berbagai komponen itu Antara lain misalnya pondasi Ada pagar yang melingkari Yang memutari, mengitari e, Semua bangunan itu Bahkan kata beliau Juga di dalamnya ada atap Di dalamnya ada pintu Bahkan di dalamnya ada maslahat Di dalamnya ada manfaat Semua jenis itu adalah Tidak mungkin bisa tegak Dengan sendirinya sehingga satu sama lain saling menopang satu sama lain dan saling bekerja sama. Kata beliau, demikian pula kaum muslimin. Mereka harus menjadikan diri mereka seperti itu, yakni seperti bangunan yaitu di mana kaum muslimin itu adalah di, diumpamakan seperti bangunan sebagaimana yang Rasul gambarkan itu, misalnya satu sama lain adalah saling bergabung, saling bekerja sama, saling memperkokoh, bukan saling menjatuhkan bukan saling mencela bukan saling berpecah ini adalah mak uh, maksud atau makna daripada kata beliau kata beliau dilanjutkan mereka semua mestinya adalah fayurahu qiyamadi nihim washarohihi wama yukawi muzalikawayukawi segala apa saja yang menyebabkan din ini tegak din ini menjadi kuat Maka mereka kaum muslimin berkewajiban Untuk memelihara tegaknya din ini Untuk memelihara tegaknya syariat-syariat ini Apa saja yang menyebabkan din dan syariat Allah itu adalah tegak dan kuat Maka semua kaum mu'minin mestinya menjaganya Bahkan kata beliau bukan hanya itu Segala sesuatu yang membuat kebalikannya Kata beliau wa Apa saja yang menyebabkan Bahwa ada unsur tantangan Ada unsur perkara yang membuat Bangunan itu, syariat itu, din itu Menjadi kebalikan dari yang semestinya Mestinya tegak, lalu runtuh Maka perkara yang membuat runtuh harus kita jauhkan Harus kita hilangkan Menjadikan bangunan itu adalah mestinya kokoh Lalu dia menjadi rapuh, lalu dia menjadi rontok Lalu satu sama lain saling bercerai-berai Itu adalah harus dihilangkan upaya-upaya itu Kata beliau Nah segala sesuatu yang menyebabkan Terhalangnya, tegaknya Daripada dinullah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah perkara yang harus Tidak boleh ada Yuzil kata beliau Harus dihapus, harus diangkat, harus dihilangkan Di dalam potongan perkataan beliau yang lain Kata beliau bahkan mengatakan Wa kullu ta'ifah Setiap kelompok daripada Di dalam kelompok-kelompok kaum muslimin Setelah beliau membawakan ayat dua ayat yang terutama adalah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122 dan surat Ali Imran ayat 104 yaitu maka ana atau wama kana almu'minuna yunfiru lianfirukafatan walaulana fara min kulli firqatin minhum taifatun yatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahzarun beliau memberi isyaratkan kepada kita bahawa Setiap mukmin, setiap muslim hendaknya harus berfikir tentang pembagian peran. Karena apa? Karena di sini ada orang yang berjihad dan ada orang yang bertafakufidin belajar tentang Islam. Dibawakan tentang ayat yang lain surat Ali Imran kata Allah swt. Waltaqum minkum ummatu yaduuna ila al khair, wayamuruna bil ma'roof, wayanhauna anil munkar. Kata-kata minkum di sini adalah bagian dari umat di mana bagian dari umat harus ada orang yang berdiri tegak di dalam melaksanakan dan menegakkan apa yang disebut dengan kegiatan dan amaliyah dakwah. Menyeru manusia kepada kebajikan. Di sisi yang lain harus juga ada orang yang melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Oleh karena itu kata beliau dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita satu sama lain saling tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa. Maka dari itu muslimun maka mereka itu adalah maksud mereka tujuan mereka apa yang mereka cari adalah wahedun satu yaitu qiyamu masalih dinihim bahwa maslahat din mereka maslahat maslahat duniawi mereka adalah tegak di mana semua itu adalah tidak mungkin terjadi la yatimud illa biha tidak mungkin din itu terjadi kecuali dengan adanya tegaknya maslahat ad din dan duniawi itu kata beliau Setiap kelompok mestinya adalah berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi sesuai dengan yang sesuai. Bihasabi mayuna sibuhah, mayuna sibulu wakta walhal. Dan inilah perlu diperhatikan bahwa beliau memahami tentang relevansi zaman, relevansi waktu, bahwa bentuk kerjasama, bentuk tolong menolong itu adalah pertimbangkan pula sesuai dengan tuntutan zaman yang sesuai dengan keadaan dan waktu. Kata beliau, walayatimulahumzalik. Tidak mungkin semua itu akan sempurna. Illa biakdilmusyawarat dengan melakukan musyawarah. Walbasi anilmasalihulkulia mencari tentang berbagai permasalahan atau perkara yang mengandung unsur maslahat yang universal. Lalu kata beliau, wabiayiwasilatin tudrok tudrik. Kata beliau dengan berbagai media. Apa saja medianya yang penting bisa menjangkau terhadap apa yang menjadi tujuan dan target seperti yang dimaksud di sini. Kata beliau termasuk bukan saja wasilah. Kata beliau waqaifiya turqi ila sulukiha. Tentang teknis, mekanisme, tentang tata cara, jalan, metode menuju bagaimana terjangkaunya perkara-perkara itu. Wa'ana tu kulli taifatin lil ukhra. Satu kelompok Bekerjasama dan menolong terhadap kelompok yang lain fi wa qawliha wa fi'liha apakah dengan pendapat apakah dengan perkataan apakah dengan perbuatan aktivitas apakah kata beliau fi daf'il muaradat wal muawiqati bahkan bila perlu ada unsur pembelaan ada unsur di mana apa saja yang membuat rintangan itu ada di hadapan saudara kita hendaknya mereka mengikuti dan kemudian untuk ikut serta membelanya kata beliau faminhum taifatan tata'allam di antara umat dan mukminin harus ada orang yang menjadi kelompok untuk belajar. Talabul ilmi. Wa ta'ifah tu'allim. Tetapi kelompok yang lain adalah juga harus menjadi pengajar. Wa minhum ta'ifah tu'khrij atau takhruj ilal jihad. Bahkan ada satu kelompok dari umuminin itu yang harus siap keluar untuk pergi ke medan jihad. Ba'ada ta'allumi halalifununil harbi setelah tentu. Mereka belajar tentang seni bagaimana berperang. Kata beliau bahkan, وَمِنْهُمْ تَعِفَةُ تُرَابِدْ Bahkan harus ada satu kelompok, di mana kelompok itu adalah di mana mereka harus berjaga di perbatasan. وَتُحَافِذْ عَلَى السُّغُورِ Perbatasan-perbatasan mana, di mana di sana terdapat perbatasan dan wilayah kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu harus ada orang-orang yang menjaganya. Bahkan kata beliau, وَمَسَلِكِ الْأَعْدَى berbagai perjalanan yang biasanya dipakai untuk menjadi keluar masuknya musuh itu harus dijaga. Kata beliau, "Wa minhum ta'ifah tastaghil bis-sina'atil mukhrijah lil-aslihah." Al-munasib likulli zamanin bihasabihi. Kata beliau bahkan harus ada di antara mukminin ini satu kelompok yang pekerjaannya adalah dalam bidang industri di mana industri itu adalah akan mampu mengeluarkan berbagai persenjataan yang sesuai yang cocok yang relevan dengan zamannya bahkan kata beliau lagi waminhum ta'ifah tashtaghil bilhiratsah wazira'ati watijarati walmakasi bilmutanawwi'ah kata beliau bahkan di antara kaum mukminin mestinya ada orang yang menyibukkan diri dengan bertani bercocok tanam Kemudian dengan berdagang dengan berbagai upaya perekonomian yang sangat beragam dan bervariasi. Kata beliau wasa yufil asbabillaktesuadiyah. Upaya apa saja dalam berbagai sebab ekonomi dan itu adalah mestinya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di antara beliau kata beliau adalah wamin humtaifatashdalil bidar sisiasa wa umuril harbi wa silmi. Kata beliau, bahkan di antara kaum muslimin mestinya ada orang yang Menyebutkan diri dan bekerja untuk mempelajari perkara-perkara politis, perkara-perkara perang dan damai. Wama yam baki amaluhu ada apa yang harus disikapi dan diperbuat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Memayaq mudu ilah maslahatil Islami wal Muslimin sehingga manfaatnya maslahatnya adalah kembali dan terpulang kepada Islam dan kaum Muslimin. Demikian itu adalah merupakan bimbingan, merupakan jabaran, merupakan pencerahan. Daripada beliau Syekh Rahman bin Nasir as sadi kepada kita sekalian Oleh karena itu kata beliau Bahawa di dalam perkara ini setelah beliau mengatakan sedemikian banyak Bahawa kaum meminin mestinya harus dibagi berbagai divisi, berbagai bagian, hmm. berbagai peran Dan itu adalah satu sama lain tidak saling terpisah Satu sama lain saling berkoordinasi Karena digambarkan sebagai satu bangunan yang kokoh yang satu jadi pintu, yang satu jadi jendela, yang satu jadi dinding, yang satu jadi pagar dan seterusnya lalu beliau jelaskan dalam bentuk konkret. Ada yang berbentuk ekonomi, ada yang bentuk militer, ada bentuk ekonomi eh, politik, ada yang berbentuk ilmu, ada yang berbentuk dakwah dan segala macam. Bahkan kata beliau tarjih a'la al-masalih ala adnaha wa a'la al-madar bin nuzul ila adnaha dan seterusnya sehingga kalau saja saya singkat bahwa harus bisa dan mampu untuk mengambil suatu tindakan hasil istihat yang sungguh-sungguh mana madorat yang lebih parah lebih berat dan mana madorat yang lebih ringan sehingga kita ambil madorat yang lebih ringan atau dengan memperbandingkan mana perkara-perkara yang di dalamnya adalah mengandung unsur maslahat dan tentu jauh daripada perkara madorat kata beliau intinya secara ringkas secara global ringkasnya adalah kata beliau kau mukminin Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, yas'auna kulluhum litahqiqi masalih dinihim wa dunyahum. Semua mereka agar berusaha mewujudkan, mengkongkritkan, melahirkan berbagai perkara maslahat dalam bidang din maupun duniawi. Di mana satu sama lain kata beliau mutasa'idin. Satu sama lain saling bahu membahu, saling batu membantu, mutasanidin saling sandar menyandar satu sama lain. Yaraunal ghaibata wahidah kata beliau memandang bahawa target kita adalah satu. Wa inta bayyana tabayyanat at betapapun jalan-jalan kita berbeda. Wal maqsud wahid, tetapi target kita adalah wahid. Wa inta adadatul wasailu ilaihi betapapun media-media yang dimiliki dan dijalankan oleh kaum muslimin adalah berbeda-beda. Oleh karena itu maka wahai kaum muslimin, kaum mukminin, rekan dimanapun di ada berada, betapa hadis ini mengandung Prinsip yang besar yang harus kita bisa menyerapnya dengan luhur sebagai satu nilai yang harus kita konkretkan bahwa semestinya sejak kemarin kaum muslimin adalah menjadi umat yang bersatu, bersatu di atas kebenaran. Karena bersatu di atas kebatilan adalah bukan bersatu, dia adalah bersatu untuk tidak bersatu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bersatu di atas ahlus sunnati wal jamaah. Karena itu kata beliau... Fama anfa'ul amal bihadhal hadith al-azim Alladhi arshada fihi hadhan nabiyyuh al-karim Ummatahu Betapa manfaatnya jika kita bisa memanfaatkan Mengamalkan hadis yang agung ini Dimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan Bimbingan kepada kita Sehingga kita semua kaum uminin Adalah bagaikan satu bangunan Dan bukan banyak bangunan Tetapi Media-media cara jalan kita berbeda-beda, tetapi tujuan kita adalah satu, Ridha Allah dan menghidupkan sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di 881 dulu kita terima, halo, assalamualaikum. Selamat. Dengan siapa ini? Dengan Pak Triyono. Pak Triyono, di mana bapak? Arenal Jaya. Arenal Jaya. Silakan Pak Triyono dengan Pak Ahmad Rafi ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Nah, kabar gimana Pak Alhamdulillah, baik-baik Pak mohon tanya Pak Ustaz kita pernah ikut pengajian gitu. Nah, di dalam pengajian itu nah, apa ya katanya hukumnya kita umat Islam kalau sholat nah, sepertinya tangan kanan kiri di atas ya. tangan kanan di atas terus mepet ke samping seperti orang mencabut pedang Hmm. nah itu katanya itu memang harus wajib itu bagaimana Pak Ustadz, ya falsafah hmm. hukumnya yang kedua tentang sholat subuh, adik nabi sholat subuh berjamaah itu benar-benar berat apa bagai orang munafik itu falsafah hmm. bagaimana habisnya itu memang dijelaskan falsafah ya, ya. itu aja falsafah baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tri ya di Aren Yang lainnya silakan masih kami nantikan di 88163 nantikan dari Afif dulu ini, Ustaz. Yeah. Uh, tentang akikah ini mohon dijelaskan. Akikah ini Ustaz ya. Yeah. Kemudian uh, pertanyaan yang disampaikan oleh rekan data mm ini Pak Ahmad di Purwakarta Menyalatkan jenazah ada salat kodoh tinggal salat mayat Apa ada hadisnya nih Ustaz? Bagaimana? Apakah sesudah menyalatkan jenazah ada salat kodoh Kodoh tinggal namanya mm -hmm. Kodoh tinggal salat mayat Apakah ada hadisnya? Baik, di 8816363 Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa ini Bapak? Dengan Abu Sopi di Abu Sopi di lemah abang ya silakan abu sopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin mau tanya tentang kiat-kiat merajut kembali persaudaraan ini yang pernah mungkin dulu pernah bersaudara kemudian dengan satu dan beberapa sebab sehingga mungkin terpisah bagaimana untuk merajut kembali persaudaraan yang pernah terjalin itu Ustaz. Ya. Nah, hmm. Mungkin itu saja, Ustaz. Baik. Ya. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi uh, wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk dijawab dulu. Ya. Uh, yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Tri ya, di tadi Aren Jaya, dua pertanyaan. Yang pertama adalah bertanya tentang masalah letak tangan dalam sholat ya, hmm. di mana Tadi digambarkan bahwa letak tangan itu adalah harus ditarik ke sebelah kanan seolah sedang menarik pedang begitu. Hmm. E, justru, justru ya bahwa jika Pak Tri akan mencari dan membuktikan tentang tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kuat. Yang paling kokoh dalilnya Ranking 1 menurut Ahli sunnah wal jamaah eh, Karena Apa namanya Tentu adalah di dalam masalah ini Maka tentu kita harus Kembali kepada apa yang diriwayatkan oleh alimam al-Bukhari Misalnya, alimam muslim misalnya Atau hadis-hadis Yang sudah disohihkan Nah di dalam perkara ini adalah Misalnya apa yang di Dibayatkan oleh Al-Imam e, juga al Bukhari ma Muslim bahwa menjelaskan kepada kita bahawa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadha atau yada yadahu al yumna al yadihi al yusra al sadrihi bissalah bahwa kata beliau e, Rasul itu Meletakkan tangan kanannya Di atas tangan kirinya Di atas dadanya Di dalam sholat Nah, oleh karena itu Yang benar adalah Yang sahih dari Rasul adalah bahwa Kalau kita sholat Itu bukan di atas perut Bukan di atas pusat Bukan di sebelah kiri perut kanan perut Tetapi yang benar adalah Meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita, di atas dada kita, di dalam sholat. Nah ini perlu penjelasan Pak Tri. Jadi ya, dimasuk dengan e, meletakkan tangan kanan, nah ini juga harus ditanya, tangan itu mana? Kalau dalam bahasa Arab tangan itu dibagi tiga, ada Al-Kaf, ada As-Sa'id, dan ada Al-Adud namanya. Kalau As-Al-Kaf ini sampai dengan pergelangan tangan ya. Tapi kalau disebut dengan al-sa'id itu dari pergelangan tangan sampai dengan siku. Kalau al-adud dari siku sampai dengan ketiak. Nah tangan yang dimaksud di sini adalah ternyata di dalam riwayat ada tiga tempat. Pertama adalah al-kaf itu sendiri yaitu telapak tangannya atau bahasa Indonesia adalah punggung. ya, Telapak tangan kemudian adalah eh, pergelangan tangan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah e, di penghujung menjelang siku dan bukan jari mendekap siku, tetapi cukup di atas said yaitu bukan dalam posisi adud yaitu lengan, tetapi posisi adalah dalam posisi tangan saja. Nah, jadi e, sebelum siku ya. Jadi Pak Tri adalah bahwa perhatikan boleh tiga pilihan di atas punggung telapak tangan atau di atas pergelangan tangan atau di atas ujung daripada uh, lengan kita yakni uh, sebelum siku. Nah, ini adalah posisi yang benar ketika mengatakan bahwa tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu kemudian dikatakan uh, adalah uh, diletakkan di mana tangan kanan di atas tangan kiri ini? Diletakkannya adalah ala sadrihi. Sadri itu adalah dada dan dada itu adalah Eh, bukan di bawah eh, leher, di mana tempat misalnya kalau hayawan itu untuk disembelih, sehingga tinggi di atas gitu. Tetapi yang benar adalah di bawah di dadanya, persis lurus dengan dada. Bagi ibu-ibu adalah posisi buah dada tentu. Nah oleh karena itu itu adalah disebut dengan di atas tangan kanan. Lalu eh, fis itu berarti di dalam solat. Jadi itu adalah contoh yang benar dari Rasulullah Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara kita meletakkan tangan ketika kita sholat, terutama ketika dalam posisi berdiri. Karena e, tentu dalam posisi-posisi yang lain adalah berbeda lagi. Tapi yang ditanya tadi adalah nampaknya berkenaan dengan masalah posisi ketika berdiri. Maka posisi ketika berdiri adalah seperti yang saya jelaskan tadi, boleh dalam tiga posisi, boleh di atas punggung, Telapak tangan boleh di atas pergelangan tangan Boleh di atas sebelum siku-siku Nah itu adalah demikian Pak Tri Dan kemudian diletakkan di atas dada jangan lupa Pertanyaan yang kedua adalah tentang e, Dua rakaat yang katanya paling berat e, Bagi orang munafik Betul Ada hadis kata Rasulullah SAW bersabda Kata beliau As-qalu as-salawati Alal al munafiqin Salatul isya Was-salat as-subah Salatul Fajr bahwa salat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafikin. Tentu orang munafikin ini adalah ada dua, ada munafikin besar, munafikin kecil. Kalau munafikin besar itu adalah munafik yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Kalau saja inilah munafik kecil, maka tentu munafik kecil ini juga adalah tentu tidak e, baik, tidak terpuji, tetapi dia tercela, bahaya. Jadi bagi orang-orang munafik, itu adalah di mana mereka menampakkan seperti orang soleh, menampakkan seperti muslim, menampakkan seperti orang baik-baik. Padahal dia di dalam hatinya terdapat penyakit. Penyakit keraguan terhadap Islam. Penyakit berat dalam menjalankan syariat Islam. Penyakit di dalam bagaimana agar menjalankan syariat Islam ini adalah termasuk keterbelakangan dan seterusnya. Maka orang-orang yang di dalam hatinya seperti itu, walaupun penampilannya adalah Islam, Maka mereka adalah munafik nah, Orang yang seperti itu akan merasa berat Kata Rasul Ketika mereka melakukan Sholatul Isya dan sholat As-subuh Nah sholat Isya itu karena mungkin bagi mereka sudah capek alasannya Sholat subuh Karena bagi mereka adalah sedang nyenyak tidur Oleh karena itu Panggilan as salatu khairu minan naum Panggilan hayi ala sholah hayi alafalah Bagi mereka dianggapnya adalah Bagaikan lalat lewat dalam hidung Atau di depan hidung oleh karena itu betul hadis itu pak Dan karena itu maka hindari kita dari karakter orang-orang munafik Apalagi munafik yang besar Tetapi kita mari tumbuhkan taat kita kepada Allah SWT Dengan eh, tepat sholat isya dan subuh tentu bagi laki-laki adalah di masjid Demikian Pak Tri ya Untuk Pak Afif eh, bertanya tentang masalah akikah akikah ini sangat eh, luas sebetulnya ya relatif tetapi yang ditanya apanya ini tidak spesifik. Tetapi mungkin saya boleh e, bacakan satu hadis berkenaan dengan petunjuk teknis terhadap akikah ini adalah seperti yang Rasul katakan bahwa kata beliau kulululamin murtahinun bi akikotihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu adalah tergadai dengan tentu kecuali setelah dia lakukan akikahnya. Lalu Uh, hulam ini dalam hadis yang lain jelaskan Alal jariati syatun Alal hulam syatan Kalau anaknya yang lahir itulah laki-laki Maka dua syatun syatan Berarti artinya adalah dua domba Kalau anak yang dilahirkan adalah perempuan Maka dia adalah cukup dengan satu syatun wahidah Ini yani satu domba saja Nah itu kemudian kapan dilakukannya adalah Tentu persyaratannya adalah Pak Afif Seperti persyaratan untuk domba podahiyah Domba berkurban pada waktu idul adha Dan waktu disembelihnya adalah seperti kata Rasul Yudhbah anhu yaumasa Bahwa disembelihnya itu pada hari ke ketujuh Jadi hari ke ketujuh dari kelahiran misalnya hari Sekarang hari Rabu Lahirnya adalah misalnya Rabu Bakda Maghrib Begitu Maka berarti sudah masuk hari Kamis. Maka hari ketujuhnya adalah hari Rabu sebelum hari Kamis sebelum Maghrib. Oleh karena itu, itu adalah e, patokannya. Tentang e, distribusinya adalah tentu pada tiga. Boleh dinikmati sepertiga. Boleh yang kedua untuk handai tolan yang sejawat. Kemudian yang lainnya adalah untuk fakir miskin. Dan jangan diutamakan untuk orang-orang yang sejawat, yang mungkin notabene menengah ke atas saja, tetapi juga lirik dan lihat mereka orang-orang yang fukor dan masakin agar walimah akikah antum barakah karena kata Rasul syarat taami taamul walimah sejelek-jelek sejahat-jahat makanan itu adalah makanan walimah maksudnya adalah makanan eh, yang dia adalah tuh a ilai hal aknia watu di mana yang dipanggil yang undang adalah orang-orang kaya saja dan orang-orang miskinnya adalah dibiarkan ditelantarkan dan itu adalah itu namanya kodo tapi kalau dia tinggal bahwa katanya nantilah kalau sudah lapang, kalau sudah ringan, kalau sudah senggang, gitu. itu bukan e, uzur ya, yang kemudian dibolehkannya untuk melakukan kodok dalam makna kodok sholat tadi. Tapi itu adalah namanya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Dan itu adalah berbahaya. Bagaimana tidak? Karena... Melalaikan, mengakhirkan Menunaikan sholat sampai akhir waktu saja Oleh Allah diancam dengan neraka wail Wailun lil musallin Alladinuhum an on sholatim sahun Sahun artinya adalah mengakhirkan Sholat sampai dengan akhir waktu Itu diancam neraka wail bagaimana Kalau meninggalkannya Oleh karena itu sholat tidak ada Uzur walaupun dalam keadaan Perang harus ditunaikan Sholat tepat sesuai dengan waktu yang semestinya Tetapi kalau ada Uzur berkata tentang caranya Misalnya tidak bisa berdiri duduk Tidak bisa duduk berbaring Tetapi ini adalah harus dilakukan adapun tentang orang yang mati Sedangkan dia meninggalkan sholat Maka tidak ada kodok Dan tidak ada bayaran untuk kodok Dan sejenis itu Oleh karena itu Perhatikan baik-baik bahwa itu adalah ajaran Yang tidak ada ajarannya dari Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tentang pertanyaan Pak Abu Sofi Tadi dari lemah abang Tentang Bagaimana sih kira-kira merajut kembali satu ikatan persaudaraan yang pernah terada, yang pernah ada, kemudian sekarang terputus. Sesungguhnya yang pertama kali adalah seperti yang dikemukakan oleh Abu Sofi tadi, ada satu keprihatinan, ada satu kesadaran bahwa merajut kembali itu adalah perlu, itu yang penting nomor satu itu. Kalau tidak ada kemauan baik dari kedua belah pihak ataupun dari satu pihak, dari kedua pihak itu, maka tidak akan terwujud. Yang pertama adalah tekad. Yang pertama adalah al-azmu. Al-azmu sadiq. Adanya satu kemauan keras. Kemauan yang sungguh-sungguh bahwa mari kita kembali rajut. Mu'amalah kita, ukhwah kita yang pernah terajut. Kemudian yang kedua adalah ada namanya yang disebut dengan sikap dan sifat. As-Samaha As-Samaha Lihat bahwa tidak ada manusia yang sempurna Sesempurna manusia pun Jangankan manusia seperti pada zaman kita Seperti kita sekarang Abu Bakar As-Siddiq saja tidak masum. Padahal sudah jamin masuk surga Umar bin Khattab Al-Khulafa Ar-Rashidun Laisu ma'asumin Mereka semua adalah bukan orang-orang masum. Apalagi kita Oleh karena itu Kalau ini kita sadari baik-baik bahwa kita tidak ada yang maksum. Setiap kita mesti ada pernah berbuat salah. Nah, salah ini apapun kesalahannya, kalau ada satu kemauan untuk memperbaiki, bahwa mungkin masalah akidah, kalau dia mau untuk tobat, selesai. Masalah muamalah kalau dia mau untuk memaafkan dan bertaubat, selesai. Dan seterusnya. Jadi, ada satu kemauan untuk rujuk rujuk kepada manhaj yang sahih. Nah, setelah tadi ada azam satu sama lain ada satu sama pemawan untuk saling memaafkan karena semua mereka adalah rujuk pada jalan Allah maka semua itu adalah akan terjadi. Berikutnya adalah langkah lain adalah ada satu upaya mempertemukan kembali, mempermajliskan kembali, kemudian dalam suasana yang tenang, suasana yang santai, kemudian orang itu adalah bersama-sama untuk memperbaiki uh, hubungannya. Nah ini adalah apabila dilakukan maka Insya Allah Taala akan terwujud kembali Uluah itu mudah mudahan demikian. Iya baik satu kita uh, terima di lama Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Saya Pak Eko pa bapa. Pak Eko di mana bapa? Di Kalimantan. Kalimantan silakan Pak Eko dengan Ustadz. Ya terima kasih ya buat mas publicity. Iya. Uh, assalamualaikum Ustadz. Insya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ah. Begini Pak Ustad, waktu Minggu yang lalu, ya. saya mendapat uh, nasihat juga dari Pak Ustad. Oh ya? Ya, saya dan teman-teman alhamdulillah sudah bisa melaksanakan sebagian dari apa yang Bapak hmm. uh, nasihatkan buat saya. Iya iya. Terus uh, waktu itu saya mendapat apa namanya semacam peluang gitu. Iya. Untuk menambah sarana dakwah saya dan teman-teman. Artinya Pak Ustadh menerangkan juga untuk melengkapi sarana dakwah diantaranya buku-buku dan yang lain-lainnya gitu. Iya. Yeah, yeah. Nah pada malam ini mungkin saya minta aja, di komentar ya jadi rumah saya dan teman-teman itu mm. lagi mempelajari, mm. uh, memahami masalah sholat nih Pak Ustad. Yeah, yeah. Kembali ke masalah sholat. Iya. Yeah. Yang dipakai rujukan saya dan teman-teman itu adalah buku sifat sholat Nabi karya monumental Sheikh Nasiruddin Al Albani. Betul. Terus yang lainnya diantaranya ada uh, Apa namanya Bulgul Marom yeah. Samaria Dusolehin yeah. Nah itu aja diantaranya yang saya minta komentar Dari Pak Ustadz bagaimana yeah. kedudukan Dari tiga buku yang dipada rujukan Buat kami dan teman-teman yeah. Kemudian Yang terakhir mungkin masih minta nasihat juga nih Dari yeah, Pak Ustadz yeah. masalah, Yang telah ya. saya sampaikan Insya Allah. Yeah. Bahwa saya masih dalam rangka-merangkak Ya Pak Ustadz yeah. Yeah. Di Dalam memahami agama cara beragama dengan dengan benar gitu kan yeah, yeah. yang bersumber kepada Al-Qur'an dan hadis menurut pemahaman para Salafus Sholeh. Yeah. demikian aja kalau yeah. saja. terima kasih buat Mas Kauhid juga. Yeah. baik sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik kita lanjutkan kembali ke kajian malam kita kita langsung sapa di 8816363. assalamualaikum. wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. dengan Pak Agus ya. Pak Agus Durianjaya. Dwi Durianjaya. silakan Pak Agus. Yeah. assalamualaikum Ustaz Masyaallah. Halo? Ya, yeah, halo, halo. Iya. Yeah. Ini Pak Ustaz mau nanya apa salat Jumat? Iya. Yeah. Itu ada yang pakai kopiah, ada yang enggak? Itu yeah. yang hadisnya yang paling kuat yang mana Ustaz? Iya. Yeah. Mohon dijelaskan. Terima kasih sebelumnya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus di Duren ya. Yang lainnya silakan 8816363. Halo, Assalamualaikum Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Dari Bapak Pak Manar, Kak. Di mana, Pak? Di Dewi Sartika. Silakan, Pak. Ya, asalamualaikum, Mas Kak. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Kak ada dua pertanyaan. Iya. Pertama, sahkah uh, Mas Kawin diserahkan pada acara lamaran? Ya. Yeah. Mas kawin diserahkan hmm. pada acara lamaran. Hmm. Kemudian yang kedua, ketika imam membaca surat Al-Qashash hmm. pada potongan ayat fayu'adzibullahu al-adzab al-akbar, lalu makmum menjawab dengan jawaban rabbi aizni min azabik. Hmm. Kemudian lagi ketika apa? pada potongan ayat wa inna alaina hisabahun, kemudian makmum menjawab rabbi hisibni hisaban kemudian lagi pada surat al-a'la pada potongan ayat uh, Musa kemudian sang makmum menjawab alaihi salam apakah semua itu ada dalilnya hmm. terima kasih Pak Ustaz Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh kita langsung jawab Ustaz tadi pertanyaan pertama dari Pak Eko ya di Kalimalang ini yang uh, menambah sarana dakwah memahami masalah salat uh, buku-buku yang karangan Uh, apa tadi nih Bulqun Marom kemudian juga Riyadus Solihin dan lain sebagainya silakan Ustad uh, ya kita kembali ke Pak Eko dulu ya hmm. di Kalimalang bertanya dua masalah atau satu bertanya satu minta nasihat yang hmm. pertama adalah kitab yang sedang dibaca dipelajari dengan rekan-rekannya adalah disebutkan tadi tiga satu sifat salat Nabi, mm -hmm. ya ditulis oleh Syaikh Masruddin Al Albani. Mm -hmm. Kemudian yang kedua adalah Alululmarom. Uh, yang kedua adalah Syubuhul Salah. Uh, Riyadus Salihin. Mm -hmm. uh, saya mungkin kalau Bapak apa uh, Eko, ya ingin uh, mempertajam saja fokus tentang perkara salat, misalnya. E, maka sebetulnya dengan penyebutan sifat sholat Nabi Itu insya Allah telah bisa menjawab ya apa yang dicari uh -huh. Tetapi tidak mengapa memberikan pengkayaan-pengkayaan dari sumber-sumber yang lain Dan tadi disebutkan hanya menurut catatan saya adalah bahwa e, Pak Eko tentang Riyadus Sholehin itu bukan kitab fikih Jadi dia adalah kitab hadis Yang hadisnya itu juga adalah fokus membahas masalah tazhib al-akhlak namanya juga adalah riyadus salehin tamannya orang-orang saleh jadi alimam an Nawawi merancangnya adalah bagaimana mendesain bagaimana membentuk kepribadian agar orang itu menjadi orang yang saleh nah gitu itu adalah riyadus salehin nah di dalam e, kitab ini tidak secara detail untuk tata cara kafiat atau sifat Hai'ah, shakel dan seterusnya yang berkenaan dengan masalah salat mungkin kita bisa temukan tentang keutamaan atau salat berjamaah dan sebagainya. Tapi secara fikih tinjauan fikih tempatnya adalah bukan pada Riyadh as-salihin itu satu masukan saya. Kedua adalah subul uh, bulughul maram. Bulughul maram betul dan itu adalah sangat populer di Indonesia ditulis oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani. Uh, hanya saja di dalamnya adalah tidak semua hadis yang terdapat di sana adalah sahih. Nah, oleh karena itu kalau yang bapak baca adalah yang sudah ditahrij dan sudah ditahkik eh, dengan eh, seksama, di mana di sana dijelaskan tentang status hadisnya bahwa ini hadis yang sahih, ini hadis yang eh, to'ainif dan seterusnya, maka saya katakan eh, ya betul. Tetapi kalau Bapak yang mungkin ada beredar di Indonesia, belum ditakhrid, belum ditahkik, belum dilakukan satu khidmat terhadap kitab itu, maka saya tidak menasehati Pak Eko. Karena kalau kita termasuk orang yang bukan di bidangnya, maka carilah yang pasti-pasti saja, yaitu yang sahih-sahih saja. Ambil misalnya sahihul bukhari, ambil misalnya adalah sahih muslim, ambil misalnya adalah tentang... Encyklopedi hadis-hadis yang sahih Juga ditulis oleh Sheikh Nasruddin Al-Albani Atau misalnya Al-Jamius Sokhir dan seterusnya Itu adalah hadis-hadis yang sudah dikhidmati oleh para ulama Atau khusus masalah sholatnya Misalnya Sheikh Abdul Aziz Bin Baz Atau Sheikh Muhammad Bin Saleh Al-Usaymin Nah itu adalah akan ditemukan oleh kita Fokus tentang masalah fikih Utamanya tentang masalah as-sholat Nah adapun mungkin kalau tetap ingin membantu Memperkaya tentang masalah tadi bisa juga khusus masalah fikih pak misalnya adalah Om e, um Datul Ahkam kalau nggak salah sudah diterjemahkan juga itu Om e, um Datul Ahkam Om um Datul Ahkam itu Di antara karakteristiknya Pak Eko adalah bahwa di dalamnya berisi tentang hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh ulamaul bukhori dan ulama muslim dalam perkara-perkara hukumnya saja nah, oleh karena itu ini sangat relevan. Atau yang kedua adalah al-lu'lu'u wal-marjan Sudah diterjemahkan juga Di dalamnya adalah ada tentang penjelasan tentang masalah sholat Di samping masalah masalah yang lain Oleh karena itu Pak Eko barangkali masukan saya tentang buku yang dipelajari Silahkan barangkali untuk menambah dan memperkaya Dan saya uh, ucapkan jazakumullah khairan mudah-mudahan bermanfaat Dan terus uh, lanjutkan Nasihat saya tadi karena minta nasihat adalah makan dua ya Pak Eko boleh dicatat, yang pertama adalah teruskan dan tumbuhkan semangat tolabul ilmi yang sedang Pak Eko rasakan, sedang Pak Eko alami, sedang Pak Eko kerjakan dengan teman-teman. Dan itu adalah suatu e, taufik dari Allah SWT, mudah-mudahan menjadi petunjuk yang baik dari Allah SWT untuk Pak Eko. Karena kata Rasulullah Yuridillahu bihi khairan yufakhi hufiddin. Barang siapa yang Allah kandaki baik, maka orang itu akan diberikan kecenderungan untuk memahami tentang masalah-masalah adin Mudah-mudahan itu bagian dari taufik untuk uh, Pak Eko. Jadi teruskan Pak Eko tentang belajarnya. Dan kalau kurang jelas, maka uh, boleh konsultasi. Untuk uh, nasihat yang kedua adalah, uh, yang umum yaitu, uh, boleh dicatat kalau sedang megang bolpen, yaitu, tentang definisi takwa sesungguhnya yang, Disampaikan oleh para ulama Yaitu Hendaknya engkau bekerja Dalam rangka taat pada Allah Di atas cahaya Allah Berharap Balasan dari Allah Dan hendaknya engkau tinggalkan Maksiat pada Allah Sesuai atau di atas juga Cahaya dari Allah Dan kemudian eh, Takut terhadap ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mudah-mudahan bisa e, dirangkum ya. Anta amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa anta taruka ma'siyatillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Demikian e, Pak Eko ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Eh berikutnya dari Pak Agus di Durenjaya ya, tentang masalah qabliyah Jumat. Pak Agus Uh, kalau Pak Agus tentang bertanya tentang Kobliyah Jumat, ah, maka tidak akan ditemukan di dalam Sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian daripada ritual kata orang, bagian daripada tata cara kita beribadah menghidupkan hari Id pekanan kita yaitu hari Jumat, bahwa sebelum sholat Jumat ditegakkan ada namanya Kobliyah Jumat, ah. itu tidak ada Pak Eko, uh, Pak Agus. Yang ada adalah Pertama kali datang adalah sholat tahiyatul masjid. Bagi yang masih mempunyai waktu dalam hari itu, karena datangnya adalah dini, barangkali dia termasuk oh, barisan yang pertama, sehingga dia dapat unta misalnya, maka tambahkan dengan misalnya sholat duha misalnya. Sampai dengan e, menjelang itu. Itu ada termasuk dibolehkan. Tapi kalau kobli ya, maka itu tidak ada dari Manhaj atau dari pedoman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan ragu tidak ada kableyah Jum'ah yang ada adalah sunnah-sunnah yang ma'rufah yang dikenal dan diriwayatkan oleh para ulama ahlu hadis dan mereka telah menjelaskan kepada kita kesohilan hadisnya demikian Pak Agus eh, Pak Manaf ya di, betul ya Pak Manaf ya Pak Manab, Dewi di Dewi Sartika bertanya tadi tentang Eh, eh, apa namanya, menyerahkan mahar, ya, hmm. tapi pada waktu melamar, hmm. ya, nah itu adalah tidak tepat, ya, bukan tidak tepat, bahkan tidak ada kaitan, ya, mahar dalam bahasa Arab disebutnya sodak, sodakun, dan itu adalah harta yang akan dipindah kepemilikan daripada si laki-laki sebagai calon atau suami kepada calon atau istri. Ketika mahar itu diserahkan, maka dia sudah menjadi eh, apa namanya hak bagi istri. Dan itu sebagai tanda bahwa nikah adalah lengkap. Nah oleh karena itu kalau eh, sedang dalam keadaan eh, melamar begitu, itu adalah tidak ada rangkaiannya karena melamar itu targetnya adalah meminta izin supaya wali membolehkan. Putrinya Atau wanita yang jadi tanggungannya Untuk dinikahi Sehingga jawabannya Ya saya tidak keberatan Boleh anak saya dinikahi oleh fulan Misalnya Itu saja targetnya daripada melamar itu Nah karena itu tidak ada acara penyerahan Mahar Tidak ada tukar cincin dan seterusnya Itu yang sesuai dengan sunnah rasul Sallallahu alaihi wasallam Adapun Mahar diserahkan ketika Akad nikah berlangsung Demikian Pak Manaf ya Uh, tentu sih uh, ya surat gosip oh, ya. tentang masalah bacaan bacaan hmm. di mana uh, ada dicontohkan tadi tiga ayat lalu ada bacaan bacaan yang disambut menjadi sambutan dan jawaban atas uh, ayat ayat itu intinya adalah uh, pak manaf bahwa kalau seandainya itu adalah ayat yang berbicara tentang masalah an-nar Yaitu jahanam, neraka, siksa. E, maka kita memang diajarkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan daripada e, apa jahanam tadi. Dan sebaliknya, apabila sedang disebutkan tentang bidadari, tentang surga, tentang nikmatnya e, ganjaran Allah swt di dalam surga, maka kita adalah bermohon kepada Allah agar Allah menggolongkan kita menjadi penghuni surga. Nah itu saja. Pak Manaf yang konteksnya adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak selain itu tidak ada. Mengucapkan nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan Musa alaihi salam itu adalah tidak atau misalnya eh mengucapkan eh rabb ghairil amin kemudian rabbighfirli amin sejenis itu adalah tidak ada Alasan dan dasar dari Sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ingat dua saja Kalau bertanya tentang membacakan Ataupun mendengar tentang masalah neraka Kita berlindung pada Allah Tadi contoh bacaannya sudah dicontohkan Kemudian Kalau melewati ayat-ayat tentang surga dan kenikmatannya Kita berdoa pada Allah Agar Allah menjadikan kita sebagai Ahlul Jannah Demikian Pertanyaannya Iya, baik. Jawabannya kita siapa ini Pak Fuad di Cilincing melalui SMS apa mungkin umat Islam bisa bersatu dengan man manhaj dakwah yang berbeda-beda tapi satu tujuan ya Ustaz. Yeah. Dari Pak Fuad di Cilincing kemudian Pak Dedi di Purwakarta bagaimana menurut Pak Ustaz penjelasan tentang uh, surat 30 ini surat Arum Ar ayat 31 hingga 32 dengan hadis yang diuraikan tadi Ustaz. Dari Pak Dedi di Purwakarta mm -hmm. kemudian ini Romli ya di lubang buaya satu apakah berdosa besar dan tidak diampuni jika seseorang tidak sama sekali melaksanakan sholat Jumat selama satu tahun ini apakah orang tersebut orang kafir adakah kebohongan ya di dalamnya ini ya. baik kita terima halo assalamualaikum Waalaikumsalam. dari siapa ini pak Pak Andi di Priuk Pak Andi di Priuk iya silakan Pak Andi iya नमस्कार. Waalaikumsalam mahtullah. Ini wabarakatuh. Nanti saya akan penjelasan tentang asal ucapan ijab kabul yang benar gitu. Sepakat so, kabul dalam pernikahan seperti ini, Ustaz. Saya nikahkan kan saudara pulang hmm. dengan Sedari tanah dengan mas kawin misalnya 1000 hmm. rupiah bayar kontan terus si pakai eh laki-laki bagi menjawab ya saya terima nikahnya. Itu dari konteks bahasanya kan kurang pas, jadi ya nina nikahkan laki-laki yang menerima laki-laki gitu ustadz. Mau penjelasan saya yang benar bagaimana ustadz. Yeah, yeah, yeah. yeah. Baik terima kasih Pak Andi Dipriyuk yang sudah berpartisipasi. Silakan ustadz untuk menjelaskan. Yeah. Eh, pertama adalah pertanyaan tentang eh, persatuan umat, ya. Lalu mungkinkah persatuan umat Islam ini akan terjadi dan terwujud? E, padahal manhaj dakwahnya berbeda-beda. E, perlu saya terangkan terlebih dahulu apa itu manhaj. Ya? Jadi e, dakwah itu rekan-rekan di manapun anda berada, dakwah itu di dalamnya e, terdapat beberapa komponen yang tidak mungkin terjadi dakwah tanpa itu. Katakan saja rukun ya. Satu, harus ada dai-nya. Ya, yang melakukan atau subjek dakwahnya. Kedua adalah ada mad'u um namanya. Mad'u um itu adalah yang kemudian disebut dengan orang yang diseru, orang yang diajak. Dan itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah yang disebut dengan manhaj. Yang disebut dengan mauzu' dakwah. Yaitu kontennya yaitu manhajnya yaitu ajarannya yaitu esensinya. Nah kemudian yang keempat adalah bisa dikembangkan bisa jadi satu yaitu ada yang disebut dengan tariqoh ada yang disebut dengan wasail ada yang disebut dengan asalib. Nah itu adalah eh, dakwah. Ada media dakwah. Misalnya media dakwah itu berarti di mana dia menjadi alat dan jembatan untuk sampainya dakwah dan bisa biasanya bisa seperti mesinnya masjid atau sekolah atau radio dan atau televisi dan seterusnya atau misalnya berbentuk uslub Uslub misalnya dengan eh, hikmah dengan apa namanya eh, tidak sadis tetapi dengan lembut dengan santun dengan contoh, dengan dorongan, motivasi Itu adalah e, diantara e, asalib ya. Dan toriqohnya mungkin dengan bisa dengan khutbah, bisa dengan ta'lim, bisa dengan ceramah, bisa dengan diskusi Bisa dengan tanya-jawab dan sebagainya Nah, Jadi e, harus dibedakan ya. Kalau e, kemudian kita kembali kepada kata manhaj Maka manhaj itu dalam bahasa Arab seperti misalnya kita ambil definisi al-imam ibn Kathir Kata al-Babhahman had itu adalah Yang maksudnya adalah Al-Tariq al-Wadih as-Sahl Jalan yang jelas dan mudah Jalan yang jelas dan mudah itu katakan saja kalau dalam bahasa kita pedoman Nah pedoman ini masih universal Pedoman apa maksudnya gitu kan Nah ini harus dicerna baik-baik Jangan sampai kita kadang-kadang menggunakan manhaj, manhaj, manhaj Sambil dia tidak tahu apa itu manhaj gitu kan Atau tidak tahu bagaimana dan kapan dan pada perkara apa dia terapkan kata manhaj Ada manhaj ahli sunnah dalam aqidah Ada manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam dakwah Ada manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam as-siasah Ada manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam al-iqtisad dan seterusnya dan seterusnya bahkan ada manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam al-istidlal bagaimana pola pengambilan dalil jadi yang disebut dengan manhaj itu adalah seperti itu kalau dikatakan eh, manhaj dakwah berbeda manhaj dakwah maka kembali kepada koridor manhaj dakwah yang harus ada dalam prosesi dakwah adalah manhaj dakwah yang dia adalah di dalamnya mengandung kalamullah Al-Quran Mengandung sunnatur rasul as-sahihah Sunnatur rasul masalam yang sahihah Kemudian yang ketiga adalah mengandung unsur pemahaman orang-orang yang soleh Atau sabilul mukminin, Atau as-sahabah Nah, atau para ulama atau para imam ahli sunnah wal jamaah yang mu'tabar Nah, jika di dalamnya adalah terdapat itu Maka dia disebut manhaj dakwah yang sahihah tetapi jika di dalamnya adalah terdapat e, pemahaman terdapat e, apa namanya katakan saja dalilnya bukan Al-Quran baru rasional mimpi e, kiai ajengan ustadz atau mungkin juga mimpi e, seperti tadi saya katakan maka itu adalah berarti manhaj dakwahnya semrawut tidak bisa dijadikan pegangan nah kalau yang disebut dengan berbeda manhaj itu seperti tadi yang terakhir lagi salah gambarkan Maka persatuan itu Yang dimaksud persatuan Di atas manhaj Ahli sunnah wal jamaah Dalam berbagai sisi Karena Din Muhammad itu adalah manhaj Kata, kata Al-Imam Al-Barbahari Al-Islamu huwa as-sunnah Wa sunnah tuhiya al-Islam Oleh karena itu menunjukkan bahwa Manhaj itu adalah sama Demikian mungkin singkatnya e, Jadi singkatnya saya akan mengatakan bahwa perbedaan atau perselisihan manhaj dakwah yang salah dengan yang batil betul tidak akan menjadikan umat bersatu. Tapi kalau perbedaan bahwa manhaj dakwah ini adalah dari sisi e, media, bahwa satu menggunakan yayasan, yang satu menggunakan ormas, misalnya, yang satu menggunakan pesantren, yang satu menggunakan e, forum, maka itu adalah termasuk selama di dalamnya adalah tidak menyimpang daripada prinsip-prinsip ahli sunnah jamaah maka demikian itu adalah termasuk yang diperbolehkan demikian dan akan menjadikan persatuan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh